Mitra bisnis, wacana hukuman mati untuk koruptor mulai menguat. Menteri Hukum dan Ham sudah menyetujui karena perlu sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jerah. Apalagi Undang-Undang Anti Korupsi juga sudah mengatur dan membolehkan hukuman mati bagi para koruptor. Ketua Mahkamah Konstitusi pun sudah mendukung rencana tersebut. Menurut Mahfud MD, Indonesia harus belajar dari Tiongkok yang berani melakukan perombakan besar untuk memberantas korupsi dan tidak segan-segan menghukum mati koruptor. Dan hasilnya. Negara tirai bambu itu sekarang maju dan relatif bersih dari korupsi. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asperindo Syarifuddin. Pak Syarif, bagaimana komentar Anda? Saya sangat-sangat mendukung kalau hukuman bagi koruptor itu sampai dengan hukuman mati tentu ada pertimbangan, tentu ada dasar. alasannya kenapa sepakat? sepakatnya itu pertama sudah terlampau lama kita ini dideklarasikan sebagai negara terkorup di dunia dan rasanya sudah cukup lama di dalam negeri kita domestik kita gembar-gembor terus untuk membatas korupsi, tetapi korupsi itu ternyata masih juga berjalan dari rezim ke rezim. Dari presiden atau zaman kepresiden yang satu, sampai yang sekarang, ternyata itu masih masih bisa berjalan. Masih memungkinkan untuk berjalan. Bisa saja kelemahannya itu pada sisi regulasinya, yang lemah barangkali. Bisa juga pada sisi pengawasan, bisa juga sisi budaya yang sudah memang terlampau berat. Tapi bisa juga memang karena efek gira yang tidak ada, Mas Rizal. Dan efek gira ini tentu terkait dengan regulasi yang mengatur sanksi. Yang Anda lihat selama ini bagaimana, Pak? Nah, selama ini sepertinya koruptor-koruptor ini... Agak agak pandai memainkan loophole dari peraturan yang ada sehingga demikian mudah dengan alasan apa berobat atau apapun itu bisa keluar untuk tidak kembali dengan pandainya juga melakukan suatu capital flight menyimpan uang di luar soal pencucian uang berikutnya nanti itu mereka lihai barangkali hukuman yang ada tidak membuat jerah ya jadi menurut saya menurut saya adalah sulitnya korupsi diberantas paling tidak dikurangi karena efek jerah itu yang tidak membuat mereka jerah. Selain hukum bisa dipermainkan atau hukum dibeli, tapi juga kalau sudah main soal hukum, toh hukumannya tidak seperti yang mereka bayangkan, gitu, tidak membuat mereka jerah, gitu. Nah, saya coba lihat brand marketingnya Cina. Saya kira apa yang dilakukan oleh Cina itu bisa membuat mereka-mereka yang digelar koruptor bisa jerah, saya kira. Jadi gagasan Menteri Kumham yang didukung oleh MK, kalau buat saya pribadi sebagai pengusaha. saya sepakat. Dasar pertimbangan sepakat, tidak semata-mata ikut-ikutan atau latah mengatakan iya, ikut, turut, setuju. Tetapi ada pertimbangan sepertinya yang saya tadi. Terutama juga, saya kira tidak ada yang tidak ada gembira, tidak ada yang bangga manusia Indonesia itu untuk menyandang gelar negara terkorup di dunia, atau di Asia. Itu kira-kira masih bisa. Demikian, Syarifuddin dan saya, Rizal Andika.